bersama Romansa news sosial buat yang suka pamer bojo yang bisa belian di barng-barang ya specials buat sahabat Romansa sahabat Pak Lulu hari ini saya pengen kasih nama baru deh kayaknya. Apa dong? Uh,